Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah Bapak Misa Setia Titian Kaubu yang dirahmati dimuliakan Dicintai oleh Allah SWT Semuanya sekali saya setikirani di pagi hari ini Kembali menjumpai anda tentunya di acara Titian Kaubu dan Insya Allah selama satu jam ke depan kita akan membahas tentang menyebar berita bohong bersama dengan Bapak Adi Hasanud. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Gaya deh, pemirsa tentang, -tentang di rumahnya, gaya banget deh. Di rumah ya. Di rumahnya. Assalamualaikum Mbak Mira. Ini, Ini... Istri saya nih. Iya. Satu-satunya. Tunggu. <laughs> Dan di belakang ada Bunda ya. Ada Mama saya. Ada Mama Subhanallah sehat ya mah ya. Alhamdulillah. Majian di sini teh sudah. Hmm. Berapa tahun Ibu? Empat Atau, tahun. Angkotannya sudah sekitar 8. Apapun ya? Aduh, Subhanallah. Salam. Sehat semua Ibu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Jaskal ini apa Bu namanya? Artinya apa Bu? Namanya, ya, amanah, ya, amanah. Amanah. amanah <laughs> Baik pemirsa, sekarang ini kami sudah sudah berada di rumah sebagaimana Adi Adiyasa Daud yang pastinya juga bertambah berkah karena apa? Kalau rumah dipakai pengajian subhanallah ya Bang ya. Malah mengalir yang di sini juga mendapat ilmu dan insyaallah kita juga akan mendapatkan ilmu mengenai menyebar berita bohong. Seperti yang kita tahu, di era globalisasi sekarang ini kemajuan teknologi komunikasi semakin sangat cepat dan apapun berita mau dari luar negeri, dalam negeri, udah pasti langsung. Kalau kita mengklik apapun, sudah langsung menyebar. Nah, dengan kemajuan teknologi, kalau misalnya kita tidak memfilter atau kita tidak membatasi, khawatirnya akan menjadi berita bohong atau fitnah atau isu segala macam. Dan itu pun di Islam sangat tidak boleh ya, Bang ya. Nah, kalau misalnya Bang ada kita menyebarkan berita bohong ataupun fitnah, bagaimana sih hukumnya bagi kita yang menyebarkan? Silakan Bang. Ya, ibu-ibu ya. Saya kira hari ini kita nih dunia sudah semakin ini teh. Sudah semakin tipis ya. Saya pernah bilang kan teh bahwa menurut orang profesor nih Bu, di Profesor Kenichi Omae, dia mengatakan ada 4 I yang merubah struktur dan kultur negara-negara berkembang. Ingkor apa? Eh, industri, investasi, individualistis dan informasi. Informasi sekarang enggak bisa dicegah lagi. Coba bayangin Bu, waktu lagi Dai meninggal teh, ibu-ibu Indonesia nangis udah pada nangis kayak saudaranya sendiri tapi kalau dia keluar rumah justru dia bisa mati karena kabut udah kemana-mana gitu, karena apa namanya oh, hutan kebakar, dia lebih memikirkan tadi daya meninggal daripada dia sendiri gitu jadi kita sudah begitu dekatnya dengan informasi ini dan kita udah nelan bulat-bulat melalui televisi atau ketika materazi ditanduk atau ditundur sama siang jindan dan jindan, main bola tuh itu di kopi-kopi, di Aceh, di di NTT sana, orang bicara semua tentang kenapa dia ditunduk gitu. padahal anaknya narkoba, dia berlupa jadi ini informasi ini memang harus e, kita kita filteri gitu, makanya sesuai dengan kata-kata Rasulullah SAW bahwa nanti di akhir zaman, fitnah-fitnah itu akan masuk ke dalam rumah-rumah kalian nah masuknya mungkin Allah wala mungkin masuk sekarang melalui ya melalui berita-berita televisi, -berita, jadi kita harus menjaga anak-anak kita juga, dari berita-berita seperti itu, nah karena Terus sekarang eh, Apa namanya hari ini Yang paling laku ibu-ibu berita apa ibu Yang paling laku ibu bisa apa? gosip kan Nah infotainment Padahal kata Rasulullah gak boleh dibah Kan tidak boleh Ngomongin orang ya kan gitu kan Tapi tiap hari yang didengerin apa Orang cerai ya Untung si Tete aman-aman aja masih AA, udah mudahan ya. terus. Amin. Ya kan, ya ada Allah. berita dikit aja, rame tuh, ya kan? Deh. Nah makanya jangan sampai, ya kan? Jadi beritanya tiap hari seperti itu aja, jadi itu disenangin, orang cerai diurusin, <laughs> orang kawin diurusin, ya kan? Urusan orang kita urusin terus. Dari pagi tuh bang ya, ya sampai malam. Dari melek mata tuh, bu, udah ada tuh berita aduh. Padahal kata Rasulullah, Laizamini, Naimal zuhasat. Hmm. Bukan golonganku orang suka ngadu-ngadu domba. Sana di sana diwawancara, sana ya, diwawancara ya, ya. kemudian dengki hatinya akhirnya masalah meledak kemarin salah seorang artis deh ya, main betul. laporan ke poda segala macam ya itulah ya. kenapa? karena yang paling tidak ada informasi sudah begitu banyak menguliti ya. tiap jiwa kita Bahkan oh, kadang masyarakat. suka dibumbu-bumbuin ya bang ya, ditambah-tambahin Yang tadinya kita gak ngomong apa, mungkin ya oh, Jadi penerimaan masyarakat yang terhadap berita itu pun juga jadi semakin simpang siur aja gitu Lo gak tuh dulu pernah punya pengalaman gak waktu masih menjabat mempora gitu Ada berita-berita apa pernah itu, lah, itu fitnah Nah, saya pernah ngomong sedikit aja uh, Mengenai ada orang oh. satu gitu ya, ada keluarga yang keluarga jauh Saya ngomong dikit, dari seorang botak masuk berita jadinya <laughs> kan? ya kan Ya pernah, kan, pernah gak dikit ya bu ya, ya Padahal ngomongnya sambil jalan Ala sudah mau begitu lagi, akan ya begitu. Tapi kan Adik direkam dari jauh ya kan? Masuk berita. Udah sebulan kita di TV, terus di TV terus ya kan. Ya Allah, padahal kita cuma asalnya nyelotok nih. Kita sudah kayak orang Betawi nih teh di sini kan pergaulannya. Nah, waktu Abang dikagetkan dengan berita seperti itu ya padahal cuma kita nyelotok ya, Bu. Ya juga aja. kita kan spontan ya, Bu ya. Spontan di masuk berita. Nah itu apa tuh Bang waktu itu ngerasainnya seperti apa? Ya, arti artinya itu menjadi pengalaman kita ya harus hati-hati dalam bersikap hati-hati dalam berstatement, ya kan, boleh ya itu juga jadi pelajaran buat kita, apalagi hari ini berita-berita tuh sudah kayak apa selebaran di tempat kita masuk, ibu-ibu harus hati-hati juga ibu ya, ibu, -ibu dengan berita-berita ini, karena nanti di kan di sisi Allah juga tetap berita-berita yang masuk pada kita, apalagi zaman sekarang ini zamannya tadi saya katakan informasi informasinya sudah diterima gitu dan ini berbahaya contoh misalnya anak-anak sekolah, ya nih, Mira ya Waktu anak saya sekolah dulu pernah katanya ada disuruh klik lalat, ya, suruh cari lalat, cari berita lalat, lalat apa aja di dunia misalnya. Pas dia masuk di warnet, diklik lalat, ternyata situs porno. Kenapa? Karena udah terbuka informasi kan. Jadi kalau orang masuk, lihat kalian cari lalat, anak-anak dia -anak ya dia klik aja lalat. Katanya lalat itu kode untuk masuk ke situs porno, di portal-portal. Nah ini kan harus ada ada ada proteksi, ada ada dijaga gitu harus dibuat aturan mainnya, jangan sembarangan gitu loh saya lebih setuju kalau itu yang dikedepankan dulu undang-undang mengenai bagaimana kita mengapa namanya meng, me, me, mencoba memprotek berita-berita itu dari luar jangan terlalu terbuka kita iya, jangan undang-undang penyadapan dulu dah yang dilulu, diluluin jadi iya, ribut iya. lah, akhirnya penyadapan jadi ribut Ini dulu <laughs> aja tapi dulu sempet ada loh Bang kan misalnya apa, kayak ya, ditutup gitu ini harusnya, ya. kita ya. punya harapan ya. banget banget nih sama pemerintah sekarang mm -hmm. terutama menkominfo kominfo ya yeah itu uh, mudah-mudahan apa namanya Menkom -hmm. uh, Info kita ini Pak Tifatul ini bisa mengingat membuat itu mm -hmm. supaya orang diprotek supaya jangan masuk berita-berita seperti itu yang sembarangan aja. Jadi saya kira. Iya baik. Uh, bang nanti kita akan lanjutkan bagaimana kalau misalnya kita difitnah dan supaya kita tidak terhindar dari yang namanya fitnah gosip atau apapun ya Bu ya. Karena kan nggak enak juga ya Bu ya. Kayaknya digosipin gitu Aduh Bisa aja yang kemana-mana Titian Koba Akan kembali selayang satu ini Insyaallah cara mengenai menyebar berita bohong fitnah atau gosip. Tambah juga gosip ya, Bu ya. Digosok makin sip. Kadang kita suka langsung percaya gitu loh Bang, padahal belum tentu itu benar kejadian ataupun fakta Nah bahkan ada satu berita yang mungkin awalnya mungkin biasa-biasa aja Tapi karena sudah dibumbui, sudah dimasukin, wah berbagai macam opini atau pendapat Berita itu menjadi booming Dan ini ya Bang, khawatirnya merusak apa ya? Pikiran-pikiran kita yang tadinya mungkin kita bersih hati Mungkin kita tidak sehujan sama orang Jadi kita malah Kotor hati dan berpikiran buruk sama orang itu kan bahaya banget ya Untuk kita untuk bisa memilih berita-berita nih ibu-ibu ya Apalagi kalau ada yang punya anak yang mungkin agak-agak sudah mulai dewasa Pasti kan kalau ada berita udah pasti dia nanya ke kita ini benar atau tidak Gimana tuh Bang kita menyampaikan ya, kepada memang, Anda Ya um, memang hidup ini sebenarnya saya katakan Memang dalam diri kita ini kan Kata Rasulullah kan mamin Adam ini di Kodil Bapak Itani Dalam diri anak Adam itu ada dua rumah Fihadumah al-Malaikat fihadurah setan Rumah sebelah kanan Malaikat rumah se sebelah kiri setan Baizaya sekolah ta'ala ketika kita ingat kepada Allah seperti ini Dia enggak lari, dia khonnas, dia nyelinap saja Baizalam ya sekolah ta'ala ketika kita lupa ingat kepada Allah waktu Dia taruh hatinya di hati kita, eh udahlah bu Nanti ibu ikutnya gosip gitu loh nah, Kalau mau ngomong ingat bu, ini sebelah kiri, sebelah kanan ini perang terus bu sendiri, ucap cam cam cam yang bilang dia jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam. Ya, Sebenarnya ibu Ambulu, itu kan enggak ngajikan kalau begini bu Tapi jangan bilang kita usah, bu, nanti kita dosa bu Nanti ibunya bilang lagi, uang jangan bilang bu ya Seruangan tahu semua. Kenapa? Karena waktu Asia itu ambik kalu ia Jadi itulah perlunya kita selalu ingat kepada Allah. Karena ini kan berita ini berbahaya loh. Yo duduk fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan ibu. Kalau enggak benar beritanya kan kasihan ibu itu hati, -hati loh bu. Ibu, ibu tu kan sebenarnya bu ini bu. kan. Oh maaf bu, dia nak kan, piaran bu. Emangnya herder piaran. Nah coa aja kan. Itu aduh. Ya. Jadi ini kadang-kadang seperti itu. Nah oleh karena itu. Setiap hari mari kita dekatkan diri kepada Allah apalagi zaman seperti ini di mana semuanya sudah begitu terbuka ya kan tidak ada jalan lain kecuali kita dekatkan diri kepada Allah swt dan kita harus punya ada filter kita apa namanya kita harus bisa memfilter berita-berita yang kita terima jangan kita telan bulat-bulat pemberita -bulat, bu, begitu bu, juga nanti kita bahas lebih lanjut lah, kalau mengenai pemberitaan itu dalam Islam ya terima penanya dulu ya bang Baik. ya ada yang nanya silakan dengan ibu siapa Ibu Reni, ya, kan? Ibu Reni siapa bu? Saya Ibu Reni. <laughs> Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Saya uh, ingin menanyakan, hmm. apakah ada cerita di zaman Rasul tentang menyebar berita bohong? Itu saja? Iya. Iya. Terima kasih bu, pertanyaannya mau Sampai digabung? Oh sekaligus, ya. oke. Okay, Silakan. Hati Ibu Reni, Ibu Reni ini jago ini loh. Ya, nya juga nih. Bunyanyi. Oh, warahmatullahi bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Ibu Rita, saya Render. Dari, Dari Klender, Bu ya? Iya. Jauh banget di sini, Bu. Sudah berapa tahun ngaji di sini, Bu? Sudah hampir 1 tahun. Tahun. Sampai oh, apakah saya mau tanya, apakah begitu benar berita keburukan dan kerusakan yang ditimbulkan oleh berita yang tidak akurat? Mohon penjelasannya begitu Baik. besar, begitu besar keburukan dan kerusakan berita yang ya benar, yang tidak yang tidak akurat. Oke, okay. ya. Baik. Mohon penjelasannya. Terima Baik. kasih, kasih Bu. Ya, penanya terakhir. Iya, ya, ya, boleh. Ya, boleh. Boleh, boleh. Boleh. Ada? Ya. Salam Aminah, Bu. <tuh> Bernis. Hah? Ibu Arnis. Arnis. Dari mana Bu asli, Bu? Palawan. Enggak, orang apa Ibu? Padang. Padang. Pala makan apo alun? Alado. Alada. Obbalado. Sorry, <laughs> wo silakan beris. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, Pak Ustaz, apa yang dimaksud dengan tabayun dalam mendengar sebuah berita? Bagaimana caranya? Terima kasih. Ya, itu saja. Baik, pertanyaan sekaligus akan dijawab. Silakan. Saya pakai ini ya, pakai ini. Kalau tadi Bu, ini bertanya, apakah ada berita, ada pernah kejadian besar? Tentang berita-berita bohong itu ya Terus ibu mengatakan apa yang tidak akurat Apa-apa Bagaimana Nah Tuh Lalu ibu mengatakan Mertanya takutnya Apa itu tabayun Mari kita lihat sebuah ayat dalam Al-Quran Ini Kita Lanjut uh, Bisa kamera kameranya sini ya. ya Ya Ini surat Al-Hujarat ayat 6 Al-A'udzubillah minasyaitun rojim Bismillahirrahmanirrahim Ya yualladzina amanu Inja'akum Pasikun, ketika datang kepada kalian, hey orang beriman, ketika datang kepada kalian orang Pasik, bina dengan berita-berita kata -berita, Bayanu maka tabayun, tabayunlah kamu. Check and recheck dulu gitu beradia. Antusibu, human, hijahalatin, fatuspihu ala ma falcum na na na dimin. Hey orang-orang beriman, jika datang kepadamu orang Pasik yang membawa satu berita maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu ayat ini turun ibu ketika kejadian Rasulullah SAW Masa... mengutus seseorang untuk menarik pajak nah kita lihat lanjutan. ini riwayat Ibn Abbas ini ayat ini turun ada namanya Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'id yang menjadi utusan Rasul untuk memungut zakat dari bani Mustalik. Ketika bani Mustalik mendengar kedatangan utusan Rasul ini, mereka menyambutnya secara berduyun-duyun dengan sukacita. Mendengar hal itu, Al-Walid menduga bahwa mereka akan menyerangnya. Mengingat pada zaman jahiliyah mereka saling permusuhan. Di tengah perjalanan Al-Walid kemudian kembali dan melapor kepada Nabi bahwa bani Mustahik tidak bersedia membayar zakat, malah akan menyerangnya. Rasul marah, wassalam dan siap mengirim pasukan kepada bani Mustalik. Tiba-tiba datanglah utusan mereka seraya menjelaskan duduk persoalan yang sesungguhnya. Lalu Allah turunkan surat al-hujarat ayat 6 ini. Jadi ketika Al-Walid datang disuruh oleh Rasul, kamu tarik zakat dari mereka. Nah mereka senang ada gitu. Mereka ini zakat saya gitu, kejar gitu. Nah Al-Walid ketika melihat orang bukit tu, wah, oh, dikira dia mau diperangi. Dia balik kepada Rasulullah gitu. Wah oh, mereka mau perangi kami. Nah gitu, karena Al-Walid bukan orang hebat. Dia bukan berita boh, dia, dia mendapatkan suatu gambaran yang dia cari kenyataan gitu kan dia orang benar, orang orang pilihan cuman salah tafsir salah tafsir dia kan orang mau datang, ini jangka saya orang yang beronong-bonong, dikira dia mau diserang dia datang balik kepada Rasulullah dia mengatakan, ya Rasulullah, kita mau diserang maka Rasulullah marah Rasulullah hampir menyuruh pasukannya untuk perang, ternyata datang turun ada orang dari mereka menjelaskan, kami justru gembira turunlah ayat ini, maka perlu ada check and check, lanjut kita jelaskan dulu bu ya Nah, fasik itu memudahi konotasi al-khuruz min ato'ah. Fasik itu bisa keluar dari ketaatan, Ya, itu fasik. Atau lanjut. Menurut al-shawqani, ada yang mengatakan bahwa fasik dalam konteks ayatnya adalah dusta atau bohong. Sementara itu, menurut istilah para ahli fikih, ahli hukum, ya, hukum agama, e, fasik adalah orang yang melakukan dosa besar dengan sengaja, atau terus-terus menolak dosa kecil. Itu juga fasik. Atau, jadi kalau berita dari orang fasik Itu mesti kita tabayun dulu Yang bawa berita orang benernya seperti al-walid Mesti dicek cek di cek Al-walid itu orang bener Bukan orang fasik, dia orang bener Cuma kesalahpahaman Itu mesti dicek. Apalagi orang-orang biasa yang bawa berita Yang gak jelas bawa beritanya Itu mesti dicek dulu Lanjut Lanjut Nah kata nabak Tadi kan ada kata-kata nabak ya, kata -kata. ya. Inja akung ya. Fasikum binabak kalau datang bawa berita nabak, nabak itu arti berita ini, berita yang penting. Bukan cuma sekedar berita, bisa semua. ya Nabak sampai punya faedah besar, dia bisa ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pendidikan, sebagainya. Nah, jika ada orang pasti membawa berita penting, apapun jenis dan bentuknya, yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan, maka berita itu harus diperiksa. Tadi ibu mengatakan tabayun, kan? Apa itu tabayun? Tabayun itu berarti ad-baruh, bertafasuh. Artinya meng mengidentifikasi dan memeriksa. Atau mencermati sesuatu yang terjadi dengan berita yang disampaikan. Jadi jangan langsung terima aja, Cek lagi, ibu. Apalagi kalau berita itu yang kecil-kecil aja Misalnya, ibu, ibu, hati-hati lo, bu. suami ibu. Punya simpenat. Itu yang ngomong tidak jelas suaranya. Setelah oh, kita panggil, lho. ibu, ketawa aja saja. Nah, apalagi berita-berita besar. Berita tentang, negara tentang politik tentang ekonomi, kita mesti tabayun apakah ada berita besar, ini berita besar jaman Rasulullah, hampir perang besar maka turunlah ayat ini disuruh kita tabayun, dicek and dicek kalau ada berita tentang sesuatu nah, tapi kita sukanya nonton apa? nonton berita tentang kibah terus tiap hari, yang jelas yang bawa beritanya gak jelas, kan gitu mereka tanya apakah benar gini, dicek nah, kita jadi mikir, oh ini artis ini, waduh ini, wah kita tersi -tersi, ternyata, ternyata, ternyata dan nyata and ternyata catat itu ya. nanan nah, gitukan, dan sekarang juga kita bisa melihat uh, satu pemberitaan yang tidak menghadirkan narasumber yang bersangkutan, tapi beritanya sudah sangat melebar luas ya bu ya. Nah itu ya bang yang termasuk dengan tabayun itu harus cek ya. cek, cek itu. Ceknya dicek. Cek. Jadi kita harus tahu persoalan yang ada ya, sehingga betul. jangan cepat cepat menerima. Nanti kita bisa rusak. Antar pengajarnya bisa rusak nanti hubungannya. Ya, Kalau kita tidak cek dua Islam luar biasa. Islam mengajarkan kesempurnaan luar biasa buat ya. kita. Salah masyarakat Subhanallah ya. Bang nanti kita akan lanjutkan lagi ya Baik. Dengan penanya lagi Ada yang mau tanya lagi ya Tahan dulu ya pertanyaannya ya Kita akan break Bisa jangan kemana-mana Titian kolbo akan kembali Setelah satu ini Insyaallah